Assalamualaikum sederhana berita pagi edisi hari ini Rabu 5 Februari 2020 dibacakan ilham Polisi tembak pencuri sepeda motor di PD Jaya Buruh Dinagan Raya protes pemotongan pesangun oleh pihak perusahaan Polisi buruh pembacok warga IDI yang berhasil melarikan diri Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los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 Sederalun, personel reserse kriminal Polres Pidijaya, meringkus dua pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di kabupaten tersebut. Satu di antaranya terpaksa ditembak di kaki karena berusaha melawan petugas. Ia adalah RI warga Bandar Baru, sementara satu pelaku lainnya adalah BI juga warga Bandar Baru. Kasar reskrim Polres Pidijaya, Ibtu Dedi Miswar mengatakan, kedua pelaku curanmor ditangkap saat sedang beraksi mencuri Honda Supra X 125, BL-2358AF milik Dinas PU di Kompleks Perkantoran Gampung Manyang Lancu, Merdu Pidijaya. Saat itu petugas yang sedang patroli rutin memergoki kedua pelaku di Kompleks Perkantoran tersebut dengan gelagat mencurigakan. Saat diampiri, salah satu pelaku melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Pihak kepolisian terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak tersangka pada bagian kaki. Hasil interogasi, kedua pelaku mengaku sudah berulang kali mencuri motor dengan bermodalkan kunci T dan merusak kunci starter. Polisi berhasil mengamankan dua unit sepeda motor, yakni Honda Scoopy berwarna merah putih, yang digunakan pelaku dalam melakukan aksi pencurian, dan Honda Supra X125 hasil pencurian. saudara lun, sekitar 50 buruh PT Surya Panen Subur di Nagan Raya mendatangi kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi setempat, Aksi karyawan perkebunan kelapa sawit itu untuk menyampaikan protes terkait pemotongan pesangon karyawan lainnya. Menyambut kedatangan buruh PT SPS di Snaker Transnagan Raya, langsung menjadwalkan pertemuan antara pihak manajemen perusahaan dengan para buruh. Perwakilan buruh yang datang berasal dari Serikat Pekerja yang diterima Sekdis di ruang dinas tersebut. Pada pertemuan itu hadir manajemen PT SPS Bima, perwakilan buruh M Zahri dan limarkannya, serta seorang anggota DPRK Perwakilan buruh Zahri mengatakan tiga buruh perusahaan itu beberapa bulan lalu berhenti kerja, namun pesangon mereka dipotong dengan dalih sebagai pengganti uang pensiun. Hal itu menimbulkan kecemasan bagi buruh lainnya. Perwakilan buruh mendatangi Dinas Tenaga Kerja untuk menyampaikan masalah ini sebab pihak perusahaan tidak mau menanggapi. Menjawab tuntutan para buruh, perwakilan dari PT SPS Bima mengatakan persoalan itu akan disampaikan kepada pimpinan mereka di Jakarta. Pihak perusahaan akan menyikapi dengan duduk bersama manajemen lainnya agar persoalan ini dapat diselesaikan. Sederalun Polres Aceh Timur memburu pelaku pembacokan bernama ZU alias Wapong warga Gampung Kemuneng, Idi Tunong, yang telah melarikan diri. Sementara korban pembacokan Adli Bin Daud, pria Bukit Kareng, Gampung Senebuk Buya, Idi Tunong, Aceh Timur, masih dalam perawatan RSUD Bunda Graha, Idi Raya. Insiden pembacokan terjadi di depan lapangan sepak bola Gampung Senebuk Buya, Kecamatan Idi Iditunong, Aceh Timur. Diduga bermotif pelaku membacok korban karena dendam pribadi, padahal antara pelaku dengan korban ada hubungan persahabatan. Kapolsek Idi Iditunong, Ibtu Darli SH mengatakan pelaku bernama ZU alias Wakpong yang melarikan diri akan terus diburu oleh polisi. Aparat sudah mendatangi sejumlah tempat, tapi pelaku belum ditemukan. Kapolsek meminta pelaku segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebelum polisi mengambil tindakan tegas. Sementara itu saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Graha Bunda Idiraya. Meski terkena bacokan di kepala, bahu, dan pelipis, korban tidak kritis ataupun hilang kesadaran. Sehingga saat terjadi perkelahian, korban sempat merebut parang dan membacok pelaku yang mengenai jari tangan. Shadaralun, tiga orang penyalahguna narkoba jenis sabu, dibekuk personil satuan reserse narkoba Pores Langsa. Ketiganya yakni SJ dan Priyalansia HA, warga Gampung Tengah, kecamatan Kota Langsa. Kemudian MU alias C Kuli, Gampung Baru, kecamatan Langsa Lama. Kasat narkoba Pores Langsa Ibtu Wijaya Yudistiraputra mengatakan, ketiga tersangka kasus narkoba ditangkap di lokasi terpisah awalnya polisi menangkap SI dan HA di pinggir jalan di Gampung Tengo Dusun SMP Negeri 5 Kecamatan Langsa kota. Dari kedua pelaku polisi berhasil menyita satu paket sabu seberat 0,18 gram yang disembunyikan di lipatan lengan baju sebelah kiri. Mereka mengaku sabu itu dibeli dari MU. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap MU di rumahnya di Gampung Baru Kecamatan Langsa La. 8 paket sabu seberat 2,74 gram kembali disita dari MU. Uang sebanyak Rp56.000 juga ikut disita. Kepada polisi MU mengaku barang itu miliknya yang dibeli 3,2 juta dari temannya berinisial A yang saat ini masih buron. Sementara ketiga tersangka telah ditahan di Mapolres Langsa untuk proses hukum. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. Shadaralun, DPRK Pidijaya telah menelusuri penerima rumah bantuan untuk korban gempa 7 Desember 2016 dengan temuan ada bantuan ganda. Pemkap Pijai diminta untuk mendata ulang penerima tahap akhir yang berjumlah 710 unit rumah korban gempa, sehingga tidak tumpang tindih. Anggota DPRK Pidijaya, Dr. Andes Yusri Abdullah mengatakan, dari hasil penyelusuran ditemukan bantuan rumah korban gempa yang tumpang tindih hingga belasan penerima. Si penerima selain mendapat bantuan dari BPBD Pidijaya, bersumber dari pusat, juga menerima bantuan rumah dari desa melalui anggaran pendapatan belanja gampung. Karena itu, bantuan tahap akhir rumah sebanyak 710 unit untuk korban gempa harus diverifikasi ulang, agar tidak ada korban gempa yang menerima bantuan secara ganda. Pemkap harus melakukan pendataan di lapangan agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan bantuan ini, sehingga tidak memunculkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Cederalun, puluhan pasien di rumah sakit umum Cud Nyakdin Melabuh selasa kemarin tak terlayani. Hal ini terjadi menyusul tidak masuknya para dokter dengan alasan sedang melakukan rapat medik membahas berbagai persoalan di rumah sakit. Pantauan di ruang poli rawat jalan, beberapa pasien terlihat tertidur di kursi ruang tunggu. Sementara sejumlah pasien lainnya langsung pulang begitu mendapat informasi tidak ada dokter yang masuk. Terlihat hanya ada satu petugas cleaning service sedang membersihkan lantai ruangan. Sedangkan di dalam sebuah ruangan tertutup ada tiga perawat. Saat ditanya apa yang menyebabkan dokter tidak ada yang masuk, mereka enggan menjawab. Ketua Komite Medik RSUD Cudnyadin, Dr. Said Fuhadi mengatakan, para dokter tidak bertugas karena sedang mengikuti rapat medik. Ia membantah jika para dokter disebut sedang melakukan mogok kerja. Rapat medik itu sendiri dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap berbagai persoalan yang ada di rumah sakit. Sederalun pasokan air baku ke PDAM Tirta Darui Banda Aceh dan PDAM Tirta Muntala Aceh Besar kembali normal menyusul selesainya penambalan bendung karet oleh pihak balai wilayah sungai Sumatera I Aceh. Bendung yang ada di aliran kerung Aceh kawasan Lambaru itu bocor akibat tertusuk kayu yang hanyut dari hulu sungai. Direktur utama PDAM Tirta Darui Banda Aceh Tim Novizal Ayub mengapresiasi kerja tim BWS Sumatera 1 Aceh yang bekerja cepat menambal kebocoran bendung karet. Dengan cepatnya selesai pengerjaan penambalan itu, PDHM Tirta Daroy tidak terlalu lama kehilangan air baku. Novizal menjelaskan sebelum melakukan penambalan, daya tahan permukaan air sungai menjadi lemah karena yang mengalami kebocoran adalah bagian bawah bendung. Akibatnya bendung menjadi kempis, pada saat bendung kempis permukaan air turun dari 2 meter menjadi 1 meter. Cepatnya penyelesaian penambalan bendung bocor tersebut karena tingkat kebocorannya tidak terlalu lebar dan banyak. Tidak seperti yang terjadi pada Juli 2019 lalu. Sementara Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh Jalaluddin menyatakan setelah kebocoran bendung karet ditambal, saat ini balon bendung karet sudah gembung dan berfungsi kembali untuk menahan air sungai. Dari newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu, 5 Februari 2020. Berita suri Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 17.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram at Serambi FM. Shadaralun, wassalam.